Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Uh, Buya Puntan, saya ingin bertanya uh, mengenai tadi tentang tawadu Nah, uh, Buya, uh, yang saya ingin tanyakan itu bagaimana cara Gimana? yang ingin saya tanyakan bagaimana cara kita agar menjadi tawadu Sedangkan begitu banyak hambatan-hambatan yang kami dapatkan. Harap bimbingannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua adalah taawoed itu ya belajar. Makanya itu ada ilmu khusus yang dibahas oleh para ulama di dalam ilmu tasawuf el taawoed ini. Bagaimana orang bisa menjadi taawoed? Ya merenungi dirinya sendiri. Kalau sudah tahu bahwa dirinya tidak pantas sombong, maka akan muncul sifat taawoed. Apa yang jadikan? Apa yang bisa menjadikan kita sombong? Akal kita Allah yang kasih. Jatuh, gegar otak juga habis. Itu otaknya. Tidak ingat lagi. Apa lagi? Cantik dan ganteng. Tidak mandi seminggu kecut sudah. Mau oh, apa lagi? Hmm. Bisa jadi terjadi kecelakaan. Sudah hilang lagi kecantikannya. Dan hilang kegantengannya. Apa yang kita sombongkan setelah itu? Kekayaan. Korun lebih kaya daripada kekayaanmu. Kuncinya saja dipikul oleh ontah 70 ontah ditelan bumi Anda punya ke kekayaan mobil mewah rumah megah tetanya orang kafir di kiri kanan Anda juga lebih gede rumahnya mau apa nih malulah enggak ada yang kita sombong yang jelas pada akhirnya kita pun menjadi mayat bangkai liat bangkai terbusuk adalah bangkai manusia mau sombong setiap hari kita buang kotoran di perut kita pun ada kotoran mau sombong ah hmm suruh merenung diri kita tidak pantas kita menyombongkan diri yang katanya pinter pun ternyata bisa saja Allah cabut itu semuanya ilmu nah kalau sudah banyak merenung tentang dirinya lalu dia tidak pantas untuk sombong sadar kalau tidak pantas untuk sombong muncul sifat tawadu khususnya di saat kita menuntut ilmu ada keberkahan di sana Allah senang dengan orang yang tawadu dan Allah benci dengan orang yang sombong kita minta ilmu dari siapa? Dari Allah. Bagaimana kita minta ilmu kepada Allah, tapi kita bikin Allah benci kepada kita? Mustahil. Maka Tawoob ini penting sekali sadari dirimu sendiri. Apa yang engkau miliki dari kelebihan itu semuanya dari siapa? Dari Allah. Kita tidak punya saham di dalam mengumpulkan kekayaan itu. Sahamnya murni dari Allah. Kecerdasan dari Allah. Kesehatan dari Allah. Apapun dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pun demikian lihat dunia yang kita kumpulkan kalau tidak meninggalkan kita kita pun akan meninggalkan alangkah banyaknya orang yang mengumpulkan dunia, masya Allah belum bisa menikmati tak taunya dia sudah harus dikubur di liang lahat bahkan di saat hidup pun banyak orang yang sudah tidak menikmati dunianya dulu waktu muda seger buker kerja keras cari duit giliran kaya kaya pas tua banyak yang ikut asmurat gula segala macam makannya pun susah Allah tidur di kasur empuk pun gak enak ternyata harus pakai tikar keras terapi Masyaallah perbedaannya ini dulu sangat kenal tentang rumah makan mana saja urusannya makan saja. Datuen sudah tua paling kenal alternatif mana saja. <guluh> ini kan nasib ya. Itu kan manusia semakin tua banyak yang dimiliki banyak yang di tapi ternyata kenyataannya tidak semuanya bisa kita nikmati itu kan dunia terus apa yang kita sombongkan setelah itu baiklah kita harus belajar agar kita tidak sombong merendahkan orang lain tidak tahu kalau dia dicintai oleh Allah ini kadang kita sering merendahkan orang lain hanya gara-gara dia seorang pembantu, lalu kita remehkan, dan kita rendahkan tidak tahu kalau pembantunya itu selalu bekerja dengan tasbih mengucapkan subhanallah kalimat tahlillah ila Allah lidahnya basah dengan zikir Bosnya tidak pernah berdikir. Maka katailah pembantu itu adalah ahli surga. Dan lebih mulia daripada bosnya. Jangan merendahkan siapapun. Jangan meremehkan siapapun. Ingat. Kita tidak pantas untuk sombong. Semuanya tidak pernah kita usahakan dengan diri kita sendiri. Kalaupun yang kita usahakan pun semuanya adalah pemberian dari Allah SWT.